Ibu Enda, h selamat siang. Selamat siang. Komentarnya Ibu. <tuh> Komentarnya kalau ditanya di mana letak kesalahannya, partinya akan saling menyalahkan. Yang kita cari adalah solusinya. Nah. Terus? i Ya, silakan Ibu. Solusinya adalah sistem, Mbak. Ya.、Yep. Yang harus dirubah. m、uh、i -huh. Sistem a l s mengenai lalu lintas. Satu, satu rumah, mobil bisa sampai lima, enam. Mm -hmm. Apabila satu rumah sampai begitu banyak mobil Alangkah baiknya kita kasih pelajaran、mm -hmm. Mobil pertama dia bayar pajaknya、uh, agak ringan Tapi mobil kedua akan mahal k e t i k a keempat b e r t i n g k a t akan kemahalannya、mm -hmm. Terus kemudian transportasi untuk umum Itu paling tumpang t i n d i h Satu trayek ada beberapa macam yang, yang、uh, beberapa macam pengusaha yang memegang. Baik. Tak ambil contoh aja, itu mengenai soal rantai k e s a d a r a d a l a h Jepang begitu kota besar tapi bisa bagus sistemnya、hmm. itu yang d i k i t kita contoh. b a i Bukan cari kesalahan.、Ma. Iya, ibu. Terima kasih, ibu Indah. Bapak Fandi, selamat siang. Selamat siang, Bu. Komentar anda, Pak? Iya.、Yeah. The... 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、i たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、n たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、b i s, s、uh, ya, diaspal、oh、di atau dibeton atau apa, kemudian nggak berapa lama kemudian ada、uh, kabel apa yang kita gali, dan itu kelihatannya koordinasi itu di semua itu kurang gitu.、Uh huh. ya itu yang di sana. jadi menimbulkan、uh, apa namanya i n f r a s t r u k s u r n y a jadi terlusak, berantakan, dan sebagainya gitu Baik, terima kasih Pak Fandi, Bapak Edi, selamat siang i Ya,、ah, gini Bu, saya mau i o u m e n t a r Kalau menurut saya sih gini Bu, ya aparat kita ini sebenarnya mereka t u h ke jawapan, kita juga bingung gitu ya Masalahnya gini loh, setiap ada kejadian itu setelah lewat, nanti misalnya besok atau l u s a n y a udah oke,、okay, baru tertinggal, j u baru n udah gak ada tatanya h a r u s n y a aparat itu bekerja pada saat kejadian misalnya pada saat banjir gue menerus o k、okay、e t u h jangan cuma ngurus k u m i s n y a aja turun ke jalan liatin gimana ikutin macet baru dia t a u rasa nah dengan cara gitu dia baru bisa merasain baru bisa bekerja kalau enggak nih enggak udah dua tiga hari nanti baru tinjau、hmm. apa n y a mau dilihat nggak ada apa-apanya lagi、hmm. gitu aja、makasih. baik terima kasih pak d i bapak alex selamat siang selamat siang bu silahkan、selamat、komentar、saya. Uh, b u b o n e r n y a mengundurkan diri aja bu, p apa p o s i s bawahnya bu.、Hmm. bu? Program kerja semua kacau semua, nggak ada, nggak ada program kerjanya, nggak terarah bu.、Hmm. Ya、okay. itu l aja sih bu, lebih baik dia mengundurkan diri aja bu, nggak cari kerja. Baik, terima kasih、ya. Pak Alex. Enam tiga tiga sembilan satu enam puluh. Selamat siang Pak r o b e r t Selamat siang. y a komentar anda Pak? y a jadi pemerintah kita ini cuma n bisa ngomong mau bikin ini mau bikin itu, tapi nggak ada realitanya. Dan juga kalau kita lihat kejadian di Singapur, a waktu banjir itu se selama satu hari itu, itu menterinya, Menteri Pekerjaan Umum langsung turun tangan hari itu juga. Jadi di sini menteri kita ini cuma n g e l i a t di TV tapi nggak ada gerakan, nggak ada action gitu.、Mm -hmm. Dan juga gubernur kalau bikin program itu langsung direalisasikan, jangan cuma dipantau-pantau aja. Terima kasih Baik terima kasih Pak r u d i selamat siang y a Komentarnya Harusnya Pak Wibowo mundur Harus seperti orang ya, Jepang、pak. Karena dia tidak mampu、uh -huh. Baik terima kasih Pak r u d i Ibu Titi selamat siang Mbak ini mengenai Apa namanya Kerutan di Jakarta ya、uh -huh. uh, Menteri-menteri itu kan Mereka berpartai semua ya パテトンとアパート、モンディンとアパート、アメリカスモヤー、アいエーゲン。Apa, m マリア・リュー・ミッツ・マリ r テ n バディ・バラン・アディ・プリジーナ・ディトル・ラウア・ジャー・ル・ a ン・ダス・マロジュ・カパダン・アファン・アメカ・マン・パーニ m ソン・アレック・ボク・パイ・ソ・プ i イ a ディー・マリ terima kasih リア・キ i ー・カロ a ディ・ロー・マリア・ t ン、eh, um, ・ピン、hmm. ・ピン、ok ・アン・キッタ・マリア・マ a ア・シー・ボディ・ silakan pak Ya, untuk k e m a c e t a n di Jakarta, kemudian banjir ya, kalau banjir sih secara geografis memang bertambahnya penduduk, bertambahnya perumahan, dan bertambahnya perkantoran dan jalan raya itu m e n y e b a t k a n banjir tidak terkendali, karena sunginya a pun buat tempat sampah sehingga menjadi kari ya. Saya lihat、uh, jalanan ribu i kota itu penuh dengan air karena dia tidak bisa mengalir ada tempatnya. Di mana tempatnya sudah dipenuhi oleh bangunan kakar dan rumah tertutup. Nah kemudian itu penyebab banjir menurut saya. Jadi secara g e o g r a s a tidak bisa dihindari lagi. Jakarta mau dibikin kayak seperti apa saluran、uh, apa ini、uh, resapannya tetap saja、uh, banjir akan tidak bisa terkendali. Kemudian yang kedua tentang kemacetan. Ya jelas. Produksi kendaraan bermotor, baik mobil maupun roda dua, itu tidak, tidak dibentikan terus-menerus. Yang baru-baru keluar, gitu kan. sementara yang l a m a pun tidak kunjung-hilangkan karena berada di kota besar. Menurut saya, pemerintah harus segera menghentikan、uh, perumahan, pembangunan perumahan secara terkendali. Kemudian yang kedua, tentang kebijakan kendaraan bermotor untuk DKI harus sudah dibatasi. Itu saja, selamat tinggal. Baik, terima kasih Pak Hidayat. 私は、私はデカイに行ったのは、デカイに行ったのイに行ったのは、デカイに行ったのは、デは、デカイに行ったのは、デカイに行ったのは、デカイに行ったのは、デカイに行ったのは、は、デカイに行ったのは、デイに行ったのイに行ったイに行デデカイに行ったのイに行ったのは、デカイに行ったのは、デカカイに行は、デカイに行っイに行ったのは、デカイに行ったのは、デカイに行ったのカイに行ったのは、 アラフィスディンシアで、なあたでたなたはアラフィスディンシア、ドラムナンプス。しクリアフォール、コスメンー、サーリー、アジアンバウサンバイクリシアパー。ヘイブラジャーで、ペトジュース、ラパン、サロンアサエルウェイ、テティビシア、マンボワッ、マンシアラカスキュー、ブナブナ、マンブリシカンゴー、ブルカンソング、ジリマンブリシ。イトランキマナサラ、アナサポエソン、マーラフィスディア、パーティスマシ。 サンパンサンバランティーのサンパジー・ソンナイ、ジェスマー・ビサー・バンジャジャジャジャジジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジジャジジャジャジャジャャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジ n e g a r a n y itu dikurung air ya. Jadi kita pakai tenaga ahli, jangan pakai tenaga apal-apal dari negeri Belanda. Ya kita pakai dia untuk kerjakan tanggulangi banjir ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Iya, Pak Waluyo silakan. Iya Pak. Lalu komentar saya pertama manusianya harus disiplin. Nah, saya setuju tadi ya, Ibu tadi ya. Itu harus disiplin, tidak membuang sampah sembarangan itu. Dan kedua, memang ini faktor alam Pak. Global warming itu kayaknya udah nggak bisa dihentikan. Yang kedua,、uh, itu alam ya kita, artinya、uh, uh, agak-agak、uh, sulit ya. Yang ketiga,、uh, ini mau nggak mau、uh, pemerintah juga harus、uh, membatasi kendaraan di、uh, Jakarta. Itu jangan masyarakat aja, jadi dari instansi pemerintahnya juga sama. Jadi harus adil, p e m e r i n t a h juga pengurangan kendaraan. juga masyarakat, ini harus tegas gitu kalau enggak k n y enggak akan beres kita juga hanya berkutek di situ aja s a l i n g salah menyalahkan itu dan keempat yaitu kalau bisa memang、uh, apa, ambil teknologi dari Belanda ya mungkin ya jadi didam, air laut enggak masuk ke tengah kota, itu disedot gitu、uh, ya demikian, terima kasih iya Pak Andri s i l a k a n ya Masya ya、uh, s i l a k a n Pak Andri マリンタクラクラクラクラクラクラクラクラク i クラクラクラクラクラクラクラクラ menjadi topik-topik terutama Pemda itu para daerahnya gimana caranya jangan ngurusin ya n gak g karuan pokoknya udah di depan maka l udah kelihatan nih banjir macet udah itu aja dua ngakasih Pak Pak Jafar selamat sore sore silahkan Pak Jafar ya terima kasih buat kesempatannya saya mau saya ngeliat ya banyak banget yang、uh, tanda kutip mengkambing hitam kan gubernur BKI yang sekarang, ya mungkin dia juga pasti ada ada, ada bagian dalam、uh, bentana Senin 25 Oktober kemarin, tapi rasanya、uh, nggak n g g adil k a gitu, kalau cuma Pak Fokke doang yang dipersalahkan u n t u k saya juga、uh, pengen bilang, kita sendiri sebagai warga Jakarta apakah sudah menjalankan bagian kita dengan semestinya, salah satunya y nggak buang sampah sembarangan itu Walaupun kecil, tapi kalau dengan sekian juta orang Jakarta masih punya kebiasaan buang sampah sembarangan sih Ya salah juga gitu kita-kitanya Kedua, mungkin、uh, meng untuk mengatasi kemacetan di Jakarta Saya ingin imbau Pemda DKI sebisa mungkin memulai budaya kerja dari rumah Ketimbang harus ngantor gitu.、Uh, Itu akan jauh lebih banyak、uh, Keuntungannya daripada、uh, Mesti ke kantor Hal-hal yang ada kan Banyak sekali pekerjaan kantor yang Kalau memang bisa dikerjakan dari rumah Kenapa mesti ke kantor、gitu. Kita bisa hemat biaya Bisa hemat tenaga Terus mungkin juga bisa punya waktu lebih banyak Dengan keluarga、Dan、hasilnya, hasil kerjanya pun tentu Diharapkan jauh lebih baik ketimbang harus pe kantor memang sih nggak bisa semua jenis pekerjaan bisa dilakukan di kantor gitu work from home mungkin layak dimulai nggak saya ya satu hari dulu dalam seminggu gitu mulai dicanangkan oleh pemda DKI dan itu siapa tahu bisa mengurangi、uh, kemacetan oke、okay. pak Jafar terima kasih pak Roy selamat sore s e l a m a t malam pak Roy kalau menurut saya pertama itu dari sampah ya kemarin k a pak Po ke m e n c a n a n g k a n untuk apa diskotik itu dilarang merokok ya Kenapa diurusin diskotik dan urusin orang merokok Sedangkan sampah di Jakarta itu gak mau diurusin sama sekali Karena memang gak ada duitnya kan Tempat sebulan gak ada duitnya bisa dijadikan duit gitu loh Nah terus kalau kedua saya bilang masalahnya、e, Yang kedua itu angkutan umum Terlalu banyak dan terlalu tua Pada saat hujan banyaknya angkutan umum yang mogok Dan s e m r a u t sekali mau parkir dimana, mau ngetem dimana Mereka mau narik penumpang yang kebanjiran itu seenaknya aja gitu loh Nah yang ketiga kalau m e n u u r t s a y a jadwal kontainer keluar lebih baik itu malam Di atas jam 8 malam atau gimana pada saat orang udah bubar Bubar kerja k a n a h pada saat bubar kerja itu bareng Dengan truk-truk kontainer -truk yang gede-gede itu semua pada ngikut-ngikut、uh, macet-macetan jadi, jadi tambah parah gitu loh Terima kasih Baik Pak Sandi selamat sore ya, Selamat sore Selamat sore berangkat Pak FM Halo s i l a k a n Mbak Iya, s u m a sore. Iya, s e l a n j u t y a saya pikir sampah itu m e n g a r u h n y a besar sekali ya, karena orang saya lihat b u a n g sampah sembarangan, kalau udah begini pada marah-marah semua. Karena apa? Buang sampah di got, buang sampah sembarangan, disiplin lalu lintas juga saya lihat. n y a itu penyebabnya karena orang parkir s r a n g ya angkutan umum banyaknya sih, t e m a n berhenti di, tinggir -tinggir,、uh, di tempat p e n j a l a n Tentu menunggu penumpang, tanpa rasa dosa gitu. Dan itu di gym i n gitu. Jadi emang nggak bisa disalahkan pemerintah aja s i d a h hal ini, begitu a j a lah. Warga udah harusnya ikut bergerak gitu mengatasi masalah ini. Jangan siap timbul marah-marah, siap e t timbul marah-marah banjir, marah-marah. Itu nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Jadi saya pikir sudah waktunya kita bergandengan tangan. Ayo mari atasi masalah ini. Dari yang kecil aja dulu d a h Dari masalah buang sampah dulu dah gitu. Itu d i s i p i n k a n lah. t i d perlu dulu kembaran lah untuk, untuk buang sampah sembarangan. Terima kasih. Baik, Pak t o n y Iya. Sama tuh, kita lihat sekarang ya, c a b a yuk kalau perhatiin di sekitar kota dan segala m a c a m di jalan pinang s i h a t segala m a c a m itu. Mereka tuh lagi bongkar gali-gali di jalan RMR tadi n atas, tapi p a s h i r n y a begitu hujan, Pak Banja masuk lagi. Jadi banyak sebenarnya pekerjaan konyol yang bisa dikerjain, t u h gak dikerjain. Tapi yang begini nih, yang saya selalu memperhatikan setiap mau habis tahun, setiap akhir-akhir tahun begini, itu mereka tuh secepat kilat t u パレードのエセクスカリー、ナムルナリンパー。YouTube はディヴィラ。ペラかンディパンデオクエタティエジトアンコビサインビサブランティ、ザラマトシャンプロガサブランカディパンオアンバサドラ。イトトトウサンアジョラシャンビキンマテトウア a ユブランドアンコ、ケナパンデ b ビキンディバトンソニャブラン。イトウデルドラフロカサマサロ。アパイアンファジャパタジャパットソモトゲルディトムコマタニアダディブランドウティウアビング、キタニョウ はい。